Viru loh, Rara. Hah? Sudah berapa kali Uma bilang kalau makan tuh dihabiskan, nggak boleh bersisa. Umma. Oh, no. Eh, kamu. Terus itu tuh TV. <laughs> huh? Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang. Hah. <laughs> tuh, hah? kalau udah terang matikan, jangan biarin nyala terus. air juga tuh. kemarin dibiarin ngocor terus wastafel sampai luber. nggak usah sih, nggak usah. kan kamu, korara, timbang. ih. berarti kalian itu Mubazir. pemborosan, Mubazir itu temannya set. Astaghfirullah. Oh, <gul> Maaf Uma. Nusa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Gimana Uma ga marah? Kemarin, R2 stafel lube. Kamu lupa matiin kan? Ihh. Nusa juga lupa tuh. Matiin lampu. Iya kan? Mbak Hazir tau. Yaudah. Mulai sekarang kita nggak boleh mau oke? Oke. Siapa takut? Hmph. Hah. Bando, bandorin. Hah. Eh. Hah. Bandung. Hah. Nah. Bandung. Bandung. Bandung. Bazit Eh, banyakan Tunggu ya, Nah, nih Ya ampun, Nusa Kau s'ya gitu sih Nusah, Rara. Yang om maksud Mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara? Maksudnya gimana, om? <laughs> maksud, Uma, Mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita. Bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta masa jatah makannya kalian kurangi? m hmm? mm. maafin Rara ya tak, kesian. makasih ya Uma, udah ngingetin kita. Insya Allah kita nggak mau bazar lagi. Alhamdulillah. Kalau gitu supaya nggak mau bazar, uang jajannya Uma kurangin ya.